サマチアン、バパ・ギルバッド、サマチアン、シャーカニパ・コメント。 クリスは、クリスは、クリスは、a リ t は、クリスは、クリスは、クリスは、クリスは、クリスは、クリ a は、クリスは、クリスは、クリスは、クリスは、ク a ス a クリスは、クリ a は、ク d a は、クリスは、クリスは、クリス s クリ a は、ク k a は、クリスは、n リスは、n i yang saya スは、ク a、ah、ス k a n itu kenapa pada waktu itu tidak mau diperiksa kom、uh, di oleh Komnas ham? kalau saat kita diperiksa dan クリス、ク r gitu Ya sudah tidak ada masalah, g itu a j a terima kasih Baik terima kasih Pak Gilbert Halo Silahkan Bapak komentar Anda Pak Endor Selamat siang Ya selamat siang Kalau saya pikir sih bagaimana dia mau menjaga berskala nasional ya NKRI ya Sedangkan waktu kejadian selamanya aja tidak becus gitu Bagaimana m a s a d e p a n Indonesia gitu ya Terima kasih Baik terima kasih Bapak Rudy selamat siang Ya sebaiknya jangan d i a l a h cari lagi orang lain Dia udah namanya udah tidak bagus、mm -hmm. Pak Tony selamat siang Selamat siang Komentar Anda Pak? Saya kira seluruh orang yang akan nelfon sini gak akan bisa kasih komentar bahwa、uh, Itu dia ada pelanggaran HAM atau enggak Karena kita memang gak pegang bukti sama sekali kita harus a sembarangan omong、mm -hmm. Cuman pertanyaannya adalah kenapa sih n gak g ada orang lain gitu yang lebih, udah lebih baru lah lebih, lebih ini kenapa sih m e s t i d i a gitu loh dia kan cukup bermasalah kan capek kalau jadi k o n t r o v e r s lagi mendingan comot orang baru, yaudah gitu loh cuman kalau masalah dia b e n a r b e n a r bersalah atau enggak sih kadang-kadang visa dari Amerika itu ditolak itu ada benernya gitu tapi saya n gak g berani ngomong apa-apa disini, makasih selamat siang Pak Alamishya ya, silahkan b a k ya, ini udah p a k a k om itu 私は何をしてるのか Begini, masalahnya sekarang pemerintah kita, presidennya salah satu faktor adalah dari Adri. Kalau zamannya、Pak、presidennya Gus Dur tidak akan diangkat. Satu, Yang kedua, maklumlah lagiat kecil kayak p e r a n g g a r a n HAM ke apa ke. Anggap aja anjing benggonggong kafira tetap terlalu. Selalu orang lemah atau raya kecil tidak akan menang. Dan itulah negara kita, negara Indonesia. s e l a l u dibilang tidak melanggar HAM bagaimana mau buktikan pengadilan HAM, pengadilan TIKOR atau p e n g a d i a n apapun sama saja DPRnya aja tidak berani b a g i p a n a yang lain l a g y a kecil terima kasih oke,、okay, Pak Walu ya ya, saya o p e n i saya sih ya lebih baik ganti orang yang lain aja kecuali n gak g ada orang lagi di Jakarta ini kan kita udah tahu mereka waktu 9、uh, 9 8 dia sebagai p a n g d a m gitu Artinya udah n gak g perlu ditunjuk lagi gitu. m e m u d i a n orang lain, terima kasih. Iya, selamat s i a n g Pak Rasit. Selamat s i a n g Iya, s i l a k a n Mbak. Iya, saya ingin menanggapin nomor satu,、uh, menunjukkan proses regenerasi atau rekrutmen yang kurang baik dari pemerintah kita. Masa untuk mencari seorang wakil menhanah, dia pilih yang bermasalah. Seakan-akan di negara kita sudah tidak ada orang lain yang... サンガマンサマー、タピタンペクローニングビブシー。サインガム、マキバーカン、ポリティクル、グリー、キター、ジェリスルバータング、モカー、モカー、アメリカ、リポーラー、デンモキネカ、ランガラ、ヤン、マジュニア、アカンドラ、ヤンカドゥア、スマキン、モキキキン、ボアハム、イト、マジャリ、シューサンティング、ディドニア、イネ、サンガタリアティ、ヤングサミット、ジェリプランガランダム、ランスバケヤ、カナー、 reaksi internasional akan sangat、uh, sangat berat gitu, tanggung dulu, kita tanggung gelut e t a p kita melakukan hal yang sama ya terima kasih. Oke、okay, terima kasih Pak Yudi selamat siang. Selamat siang Mbak. s i l a k a n Mbak. Saya pikir gini ya Mbak ya. Terlepas dari pengangkatan Pak s a f r i atau enggak ya. Kita lihat pemerintah a n sekarang ini pemerintah udah paling banyak boros deh. Paling banyak wakil menteri segala、si、macam dari dulu mana ada cerita wakil menteri buat apa itu? k a wakil sana wakil sini、uh, jubirnya aja banyak ini itu. Aduh ini pemborosan ibu. Dan yang kedua, itu kalau memang d i a n g g a p pasti saya rasa lebih bagus ditukar lah, diganti aja lah ya. Kita tahu lah track record-nya d i m a n a Apalagi nanti jadi itu wakil menteri petanan ya, kita tuh. Kalau di direp lah nanti di masa internasional kita malah nanti ditutupi mata lagi gitu l u h a k kasih mbak. Oke,、okay. siang pak Tony. Selamat siang lho. Ya, silahkan mbak. Iya, dari track record-nya pak Syafri kan sebetulnya waktu kerusuhan may, ya kita lihat figurnya memang kalem, tapi... もう一度、俺が言 a t 俺が言うと、俺が言うと、俺が言うと、俺が言うと。あり n とうございます。ありがとうございます。ありはとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。 Dalam skala kecil ibu kota saja dia nggak bisa mengamankan, apalagi sekarang skala nasional dipercayakan kepada dia. Apakah, maaf Pak SBY, tidak melihat track recordnya gitu loh, asal me mengangkat yang istilahnya ya dalam、e, tanda kutip dekat atau akrab dengan dia di jajaran TNI sehingga dia bisa ang angkat sebagai kawan karibnya gitu loh.、Hmm. Terima kasih. Selamat sore p a Didi. Ya, silahkan Pak Ya, menurut kami itu benar Omongannya 100% kompas benar Dan、uh, kedutaan besar Amerika Ngomong dari Departemen Pertahanan juga betul Jadi, Pak s a p r i gak boleh menjadi Men-assisten men Menhan Karena dia termasuk pelanggaran hukum internasional Dalam hal ini apa namanya Tidak bisa menuntaskan peristiwa Yang berkenaan dengan masalah tahun 98 itu Yang kelabu itu Dan samping itu Dia hanya boleh menjadi オラは、ウランやん protocol やりたら、departement なんかまはゃ、たびたぶん、ジャッキーメンハン、アトアシステムメンハン、プラリト、マネジャー、ジャッジとジュスカリス、フラトスパセン。オケ、トリマガティや、トリマガシパウジ、ザマトレイヤー、ザマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマトレイヤー、ヤマ マスコミは Nah, kemarin ada Wakil Menteri yang tidak, tidak jadi dilantik Nah sekarang yang bermasalah Karena kalau begini kan Pemerintah SBI kan bisa apa, kurang baik ya Di depan mata rakyat, rakyatnya gitu loh、hmm. Jadi ya tolonglah supaya lebih berani gitu Cari orang-orang yang lebih baik Untuk pemerintahan yang baik ini Terima kasih Oke、okay. Selamat pagi Pak Budi Ya selamat sore Silahkan Mbak Pak t u n g a u sharing aja 私は、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私 n ちは、私たちは、私たちは、私 t ちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、t たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、n たちは、私た あっ、あん Yes、 Uh, saya rasa untuk pemerintahan s t u d i ini Masih banyak orang yang mampu untuk m e n c a t a t gitu ya Lebih baik cari yang lain aja、yeah. Selamat sore b u Dina、eh, Pak SD itu lebih tegas gitu loh Menerima, Kan m a s u k a n m -masuk. a s u k Kan dia sudah tahu sebenarnya Kenapa harus pilih, pilih ya, Pak s a t r i Sedangkan yang lain yang m a s u k Masih bagus, yang masih muda, yang bermutu masih banyak Sekian, terima kasih Iya, baik m a Wardi, selamat sore Selamat sore Silahkan rasanya, rasanya ketergantungan Indonesia kepada Amerika masih kuat Jadi tujuh t e t u seorang k a e n e r i m a pertahanannya malah i k a l Terima kasih Oke,、okay. Selamat sore t a n i s i l a k a n Selamat sore Ya, jangan itu masalahnya. Kalau pengangkatan itu, saya kira banyak yang lebih h e b a t y a n g lebih luar biasa pengalaman, lebih banyak. Kenapa p e n c a r dari beliau? Beliau ini m a t i